Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Minggu 8 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. Ahok tegaskan Gubernur tak berwenang izinkan Monas untuk acara keagamaan. Mengejek legenda Amerika Serikat Donald Trump dikecam. Jenazah Tan Malaka akan dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seramedia Gem.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 Atau Ahok mengatakan Gubernur Jakarta tidak memiliki kuewenang memberikan izin kegiatan keagamaan digelar di Monumen Nasional. Ahok mengatakan pemerintah pusat telah mengatur bahwa kawasan Monas merupakan zona netral. Menurut dia, itu sebabnya Presiden pertama RI Soekarno menyediakan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral untuk beribadah atau lapangan banteng untuk kegiatan di pusat kota. Seperti diberitakan Tribunews.com, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berjanji akan membuka akses Monas agar bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Anies menuturkan selama Ahok memimpin Jakarta, Monas ditutup untuk acara keagamaan. Namun Anies menilai Monas adalah wilayah publik yang seharusnya boleh digunakan untuk acara keagamaan. Sudarlun, prosesi penjemputan makam Tan Malaka dimulai dengan pelepasan delegasi Kepulauan. Ke, ke diri melalui acara pemukulan batu alam cagar budaya bernama Batu Talempong di kawasan Talang Anau, sekitar 15 km dari lokasi rumah Tan Malaka. Pemukulan Batu Talempong bertujuan untuk menghimbau kepada masyarakat menjadi bagian sejarah dalam proses pemindahan makam Tan Malaka. Dalam budaya warga sekitar, prosesi itu disebut melewakan kanan rami, menyerah kanan banyak. Sejumlah delegasi akan dikirim ke Kediri Jawa Timur untuk menjemput jenazah Tan Malaka yang dimakamkan di sana. Makam Ibrahim Datuk Tan Malaka akan dipindahkan dari Kediri Jawa Timur ke kampung halamannya di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh. Wali Nagari Pandam Gadang, Hairul Apit mengatakan pemindahan makam sangat penting untuk meluruskan sejarah tentang Tan Malaka yang selama ini dikaburkan. Selain itu, apit berharap generasi muda di daerahnya lebih mengenal perjuangan Tan Malaka. Zdarlun, presiden terpilih Donald Trump jadi bulan-bulanan kecaman karena mengejek seorang legenda penggiat hak-hak sipil Amerika Serikat, John Lewis. Politisi, penghibur dan lainnya tampil untuk membela juru kampanje hak-hak sipil Amerika Serikat, anggota Kongres John Lewis yang terlibat dalam percecokan dengan presiden terpilih Donald Trump. Trump bercuit bahwa John Lewis cuma ngomong belaka dan harusnya fokus pada konstituenja. Menanggapi Lewis yang mengatakan bahwa Trump bukanlah seorang presiden yang Abbas. Tapi pendukung Lewis segera bereaksi mengungkapkan kemarahan mengingat bahwa Lewis adalah seorang pahlawan dan sebuah ikon penting Amerika. Lewis adalah seorang tokoh terkemuka dalam gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an. Ia adalah orator terakhir yang masih hidup yang tampil dalam unjuk rasa pada Maret 1963 di Washington yang dipimpin oleh Martin Luther King. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudahlun kantor imigrasi kelas 2B Melabu, Provinsi Aceh tidak pernah menerima kunjungan dua orang wisatawan asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungan sampai keduanya dikabarkan hilang. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Melabu, Ian F. Marcos. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi berkembangnya informasi terkait hilangnya dua warga negara asing di kawasan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil yang masuk dalam wilayah hukum kantor imigrasi Melabu. Kedutaan besar negara Jerman dan Belgia melaporkan kepada pemerintah Indonesia terkait hilangnya dua warga mereka di wilayah Pulau Sumatera setelah dilakukan pencarian oleh Basarnas. Kedua bule tersebut yakni Ivan Gislain Niko, warga negara Jerman, dan Linakal warga negara Belgia. Kedua wisatawan mancanegara itu harusnya sudah kembali ke negara mereka terhitung 1 Januari 2017. Operasi pencarian korban hilang oleh Badan SAR Nasional telah dilakukan sejak Jumat lalu dan operasi pencarian telah dihentikan pada Jumat kemarin malam dengan hasil pencarian yang nihil. Operasi dilanjutkan dengan metode intelijensi SAR. Sudarlun Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian tidak akan menemui masa Front Pembela Islam yang akan berdemo Senin besok di Mabes Polri. Kapolri telah memiliki agenda rapat pimpinan awal tahun bersama Tentara Nasional Indonesia. Selain Kapolri, beberapa pejabat Mabes Polri pun akan mengikuti rapat yang diadakan di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Jika para pendemo tetap ingin beraudensi, kemungkinan akan ditemui oleh perwakilan lain di Mabes Polri. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan mempersilahkan masa melakukan aksinya dengan aman. Unjuk rasa FPI akan dipimpin oleh Imam Besar FPI DKI Jakarta, Habib Muhsin, Bin Ahmad Alatas, dan juru bicara FPI Munarman. Dua nama tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan yang diserahkan ke kepolisian. Unjuk rasa EPI ke Mabus Polri rencananya akan melibatkan sekitar 5.000 orang. Pihak kepolisian dan TNI mengantisipasi keamanan dengan menyiapkan 2.800 personil. Darulun Cina memperingatkan Amerika Serikat bahwa kebijakan satu Cina adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pernyataan keras Cina ini disampaikan setelah Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak bisa menganggap sepi prinsip-prinsip demokrasi yang lama dipraktikkan Taiwan dan juga hubungan erat Amerika Serikat Taiwan selama ini. Trump mengecamakan bersikap keras terhadap apa yang disebutnya praktik perdagangan tidak adil yang dijalankan Cina. Ia juga menyatakan kebijakan satu Cina bisa menjadi alat tawar-menawar. Trump sudah sejawal telah membuat marah Cina ketika menerima panggilan telepon dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen Setelah menang pemilu, Cina pertama kali mengingatkan Trump mengenai masalah satu Cina Desember tahun lalu setelah pengusaha miliarder itu pernah berkata bahwa dia tidak melihat alasan mengapa Washington mesti terikat kepada kebijakan satu Cina. Dari newsroom Serambi Tanjung Permakian berita malam edisi Minggu 15 Januari 2017.